ar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna al-hamdulillah, nahmaduhu wa nastainuhu wa nastawfiru wa nauzu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihi Allahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiila. Asyhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Qala allahu azzawajal fil quranil kareem. Ya ayyuhal ladhina aamanuttakullaha haqqa tukatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَارَ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَا كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Pahasyur al-Muslimin, Rahimakumullah, Setiap orang ingin menjadi yang terbaik. Semuanya ingin menjadi yang terbaik Akan tetapi Terbaik menurut siapa? Menurut kita? Menurut orang lain? Atau menurut siapa? Menjadi yang terbaik Dalam pandangan manusia Ataukah menjadi yang terbaik Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Harus Dipastikan dulu Ingin menjadi yang terbaik Menurut siapa Tiang ingkang paling sae Menurut Sinten menurut yang sanes menurut umume wong apa menurut Allah Subhanahu wa taala kalau menjadi yang terbaik disebut wong sing paling apik paling say menurut manusia Menurut Tiang Sanes Ini gampil gambil Gampang lah Gampang oh, Jangan kan Lopo Tiang Sai Orang jahat saja bisa jadi baik Menurut manusia Tinggal bayar orang, Dikasih duit, on bagi-bagi duit, acar ya, ngomong nyong sing paling apik, neng desa kinek, siap, saya kasih kamu seketeu, satu saewu, orang sudah wah, yang paling baik di sini, si A, sing paling apik neng kinek, si B. Mudah sekali Tapi apa manfaatnya Untuk disebut menjadi yang terbaik Menurut orang Menurut menemsa Manfaatnya siapa Tidak bermanfaat Bahkan Menawi dipikir-pikir Itu sama saja Menghina diri sendiri Jelas jahat Kok memaksa orang lain Menilainya baik itu sama saja menghina diri sendiri kalau sadar tapi katahai hey, tiang ya buatan sadar yang dikejar yang dicari status menurut orang menurut menungsa itu yang dikejar yang dicari yang pun patosi status dihadapan orang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Boten namung sepisan, boten namung ping kalih napa ping tiga. Nandika babagan nas. Sebaik-baik orang itu siapa? Itu bukan sekali dua kali. Okay. Tapi sering sekali membahas Orang yang terbaik itu siapa? Sebelum Nabi Muhammad Alaihi alaihi wasallam menjelaskan siapa orang yang terbaik itu, Nabi Muhammad menjelaskan yang terbaik menurut siapa. Engkang dipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jih meniko dados hamba ingkang paling saya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru bermanfaat. Unten manfaatipun. Manfaatipun dunialan akhirat. Yang paling terbaik di sisi Allah itu siapa? Ya kita harus berlomba-lomba. Kita harus berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Kalau di dunia menjadi yang terbaik akan mendapatkan status hadiah piagam sertifikat bonus dipuji-puji disanjung dihormati tapi ya sementara sementara namung segedap mawon Bawatan bertahan, boten langgeng, iya cuma sebentar itu Red, selesai. Tetapi yang kita cari, ingkang kita patosi, adalah menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena manfaatnya dunia dan akhirat. Nah, carane si kepripun Caranya bagaimana untuk menjadi yang terbaik? Katah carane pun. Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ngundi ko, wantun setunggalipun riwayat, saking al-imam at-tabroni rahimuhullah, kipun sahihaken as al-Albani rahimuhullah. Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ngundi khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas sa api-api iuang, -api jadi anfauhum linas, seng paling okeh okay manfaat tumrap wong liya Jadi objektif persaingannya sehat. Kenapa? Ada bukti. Buktinya ada Pembuktiannya Ya apa yang sudah kamu berikan untuk orang lain Manfaat apa yang sudah kamu beri untuk orang lain Kalau cuma mengaku-ngaku Nyong, sing paling ngapik nek -nek. Saya adalah orang yang terbaik dalam keluarga Saya adalah orang yang terbaik dalam desa di desa Saya itu orang terbaik dalam seumuran saya kalau cuma untuk mengatakan seperti itu enggak, enggak, siapa saja enggak, bisa, sakit mawon, mengaku-ngaku si minta mawan sakit mengaku-ngaku tetapi melalui hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa mengaku saja belumlah cukup tereng cekap mengaku dari wong apik Tiyang ingkang sae Iku daring cekap Namung um, ngaku, sehat lah Tapi perlu pembuktian Pembuktiannya apa? Anfa'uhum linas Sing paling okeh okay manfaate Tumra pungliya Apa yang sudah bisa kita berikan Buat orang lain Merasa menjadi yang terbaik Tapi masih egois Yang dipikir namung awaknya dewek Sehingga dipikir cuma diri sendiri Keliru Kalau ingin menjadi orang yang terbaik Pikirkan orang lain juga Jangan mikirkan diri sendiri Tapi sebelum memikirkan orang lain Kan dirinya juga harus baik Sebelumnya Jangan cuma mikir orang, mikir orang, mikir orang Dirinya sendiri dilupa Dilupakan Mikir orang, mikir orang, mikir orang, mikir orang Keluarganya dewek malah Berantakan aja sampai kayak gue Kalau ingin jadi yang terbaik, tata diri sendiri, tata keluarganya, kemudian berpikir tentang orang. Itu kalau ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Khairun nas anfa'uhum Linnas sing paling kadah manfaat itu yang sanes terhadap kaum muslimin terhadap tetangga-tetangga, karib kerabat dan keluarga, yang paling banyak memberi manfaat, dia yang terbaik. Dan itu objektif-objektif itu ya semua orang mengakui. Oh iya memang dia yang terbaik karena dia begini, dia demikian, dia seperti ini. Kalau terbaiknya luntur Ya terbaiknya berarti statusnya tadi cuma sementara, sementara. Memang perjuangan berat untuk mempertahankan status terbaik. Lawang di dunia saja ada status juara bertahan. Ngeh, Nama Banten di dunia menjadi juara bukan hanya sekali. Saklawase juara, nggak mungkin. Tahun ini ada juaranya, tahun depan ada juaranya, tahun depannya lagi ada juara. kalau hanya berleha-leha, namung santai mawon karena itu, boten siap bersaing malih, gini. tahun meniko juara setunggal, tahun ngaceng, di kalahkan, jadi juara 10 <tuh> jadi yang paling susah meniko gini, boten namung menjadi yang terbaik menjadi nomor 1 yang lebih susah itu mempertahankan gelar, mempertahankan juara. Itu urusan dunia. Menapa malih urusan ahe, akhirat. Karena memang manusia nggih molak-malik. Hari ini baik, ngesuk urung tentu apik. Gih, memang manusia itu molak-malik. Hari ini semangatnya Masya Allah, tinggi luar biasa. Tapi besok pagi alhamdulillah, ng taosi ngenja, dalu ne mawon pun malik, lauzu billah. Tapi itu untuk menjadi yang terbaik, ya mempertahankan, tidak hanya sekali, bukan namung, stunggel kesempatan, tapi terus menerus berjuang menjadi khairun nas, anfa nas. Nah, sekarang Masing-masing kita Monggo sami Nang, leka, nang letaken Dumaten Diri sendiri Ampun tang letar wong niya Bertanyalah pada diri Sendiri Pertanyaannya apa? Manfaat yang sudah kamu berikan Untuk orang lain itu apa? Bagaimana? Manfaat yang sudah kamu berikan untuk orang lain itu apa? Jangan berpikir diri sendiri saja. Apa yang sudah kamu berikan untuk orang lain? Di dalam hadis yang lain, sebagai contoh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nas man manat ta'am. amni. Contoh pertama, contoh pertama, bentuk memberi manfaat cuma tentang yang sanes nengunnaopo. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Kayunas manat amato'at sebaik baik orang itu yang mau berbagi makanan kepada yang lain. Berbagi makanan, Nyao Si tiyang sanes panje dengan maringi tetanggi, maringi keluargi, memaringi fakir miskin dalam bentuk arupi makanan, daharan, unjuan itu bisa dikatakan telah memberi manfaat untuk orang lain apalagi ketika memberi makanan dalam situasi sulit susah harga sembako mundak apa stok sembako menipis Nopo malih panjenengan nembe napa bangkrut Artane kirange katah Jan susah Tetapi tetap memberi Untuk orang lain Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman au it'amun Fi yawmin Di mas -hoba. Tetap memberi makan Padahal hari-hari itu Hari-hari yang susah Hari-hari yang susah itu pahalanya luar biasa. wama au fi Surat al-Balad, Tetap memberi makan. Memberi makan itu kalau sisa, gae? Ngano? Ang gae? Stereotia nga sakit Berbagi makanan Pas sisa Banyak katah, nimbun, desi, maon, Sakit Tapi coba Panjenengan bayangkan kan? Makanan terbatas Namung sekedik Tapi tetap berusaha Memberi untuk orang lain Luar biasa Pahalanya itu. Masya Hayrunas man at amam wa'am Sebaik-baik orang itu yang mau Berbagi makanan Ini salah satu cara Langkah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Untuk memberi manfaat bagi orang Memberi manfaat Untuk makhluk secara umum Contoh yang lain apa? Menanam Menanam berkembang Tani Itu termasuk dalam kategori Khairun nas anfa'uhum linnas Termasuk juga khairun nas man am, Memberi makanan Maka Nabi Muhammad SAW Menjelaskan orang yang Bertanam ya kan, Menanam Menanam apa saja Kalau Pak Yusuf Nanang belimbing eh. Kita sudah pernah dapat penyuluhan Dari Pak Yusuf Kurang kurang soan kesananya melihat langsung ke lapangan penyuluhan malah di lapangan lapangan mana? lapangan yang main bola itu lapangan apa? karang dur ya? iya gitu lebeik baik. lapangan apa itu? penegar di lapangan penegar mana? bertanam itu luar biasa pahalanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan apa? isinya cuma Pahala, pahala pahala pahala pahala pahala sedekah sedekah sedekah sedekah sedekah dimakan Nabi Muhammad ng akalahu toyrun dimakan burung au insanun dimakan orang yeah. atau dimakan binatang lainnya apa yang dimakan itu statusnya sedekah kalau tidak mengeluh jelas Ya, kalau mengeluh siyah rambung urusane, rugi bing bindo wis ilang, dimakan gak dapat pahala lagi rugi dua kali rugi dua kali jadi ada teman itu pengen, apa namanya nanam klengkeng, Pak Yusuf ngerincang mawon, wah, aku warap nandur klengkeng pira, ini hampir setengah hektar mau saya tanam klengkeng semua rincangnya yang satu, bilang Nanti kalau dimakan codot gimana? Itu jawabannya itu yang telak luar biasa. Jadi ini cocoknya apa nih daerah sini? Ini nanam ini nanam ini. Wah udah pun kelengkeng mawon, oke kelengkeng Udah persiapan lahan, lahan udah dibersihin. Kemudian apa? Rumput-rumput kering dicabutin, dikumpulin, dibakar. Yang pohon-pohon yang tinggal segini itu karena banyak sekali ada yatim, potong akhirnya. Karena untuk sistem penanaman kelengkeng itu Lah ada satu orang bilang Wah kalau buahnya nanti dimakan codot gimana? Jawabannya sedekah Yus rapung urusannya Yang tadi bilang kalau dimakan codot gimana? Oh iya weh sangkat tangan Kalau itu sudah tekadmu nanam kelengkeng Kalau misalkan nanti dimakan codot kamu tidak akan mengeluh ya kan? Niatmu untuk sedekah saya dukung 100% Tapi ya itu, perlu iman seperti itu. Harus ada ilmu yang matang. Kalau tidak ya cuma mengeluh, mengeluh, mengeluh, mengeluh. Asalkan orang yang bernanam, itu ikhlas niatnya ibadah. Niatnya ibadah tidak akan mungkin dipersulit oleh Allah. Itu tidak mungkin. Asalkan niatnya apa? Iba, ibadah. Tapi karena niatnya sudah salah Niatnya sudah salah Ya akhirnya rugi Salah satu niat yang salah itu apa? Salah niat itu apa salah satu niatnya? Salah Ketika bersumpah <tuk> Orang miskin gak boleh ikut panen Pelit, Medit Kikir Bakil, tidak ingin orang lain menikmati hasil kebun secara gratis, nggak boleh. Enak baik orang rasakna, Rekasane, orang melu keselah. Apa maksudnya panen nah, kebun-kebun itu? itu, itu nggak boleh itu. Ya itu salah niat sudah. Kalau itu yang dilakukan. Mudah. Pagi-pagi mau panen lu hangus. Allah sebutkan dalam Alquran seperti itu, ya kan? Tentang ashabul, kalau asal ashabul jannah, pemilik-pemilik kebun. Oke, al kolam itu, ya kan? Al kolam, ya kan? Ashabul jannah, bukan ashabul jahim. As ashabul jannah, pemilik ke. Pemilik kebun, itu kan ceritanya di negeri Yaman itu Ceritanya di negeri Yaman ya kan Ada orang Yaman Punya anak banyak Si bapak selama hidupnya Masya Allah Dermawannya luar biasa, punya kebun Kebunnya itu subur Panenannya luar biasa Kenapa? Karena selalu dibagi untuk orang-orang miskin Tiap kali panen dibagi Ke wong miskin Bapaknya meninggal diwariskan ke anak-anaknya. Anak-anaknya rapat besar, rapat akbar, eh, kayaknya dikelola bareng-bareng. Tapi pembagiannya aja pada karamane, jangan sama dengan bapak dulu. Lah, kenapa Bapak dulu dibagi-bagi, kita nggak bisa. Untuk kita sendiri, untuk kita semua. Al-Hafidz Ibn Katsir yang menceritakan seperti itu. Sudah nanam-nanam pas mau panen itu tadi niatnya tidak boleh ada orang miskin mau umpet-umpetan ya pak Yusuf ya sudah umpet siap panen berangkatnya ketika masih gelap lagi masih gelap belum siang matahari belum terang sudah berangkat, berangkat umpet-umpetan kan itu sampai di lokasi lo ini kita ini salah jalan ini bingung ini salah jalan ini salah jalan lo nggak kok hangus kayak gini Ada yang mengatakan Ulama menafsirkan ada dua Penafsiran yang pertama Kebun-kebun itu Kalau dalam riwayat itu disebutkan kebun jeruk Kebunnya kebun jeruk Jeruk termasuk komoditi Buah yang mahal Di zaman itu Ada yang mengatakan hangus dibakar betul. Tapi ada yang mengatakan kering Dalam satu malam kering Daunnya menghitam Batangnya kering Bukan karena terlihat seperti baru dilalap api Jadi ada dua penafsiran, gini. Ya sami mawon sih, sama-sama habis, sama-sama habis. Dan, tapi kemudian di dalam surat itu, dalam ayat-ayat tersebut, diterangkan akhirnya mereka bertobat. Akhirnya mereka bertobat. Nah itu, itu niatan yang salah. Pun kesempatan menjadi yang terbaik dengan cara memberi manfaat untuk orang lain. Dengan cara berbagi makanan Untuk orang lain Dalam hal ini buah Kok kemudian Malah Sebaliknya Jadi orang yang paling rugi Kita sedang punya makanan Kita sedang makan Entah roti, buah Ada orang datang Duduk di samping kita Kok malah kita yang sungkan Malah kita yang nggak enak Malah kita yang merasa terganggu Jangan. Itu Allah beri kesempatan kita untuk menjadi yang terbaik. Ada orang datang yang ditawari, Pak, omgok, omgok, oh omgok, omgok, omgok, omgok. Jangan. Ya, kita tetap berusaha agak sedikit maksa. Bukan nawarkan jeruk, Pak, jeruk, omgok, oh omgok, omgok, omgok, omgok, omgok. Omgok, Ya jangan. Ya, malah seneng, Alhamdulillah ditolak. Berarti kena nyora berkurang. Keliru seperti itu tepak serupa, oh bawatan monggo lo es tu manis, oh bawatan niki kata niki monggo, bawatan bawatan es tu monggo dibukain monggo tingkasinan sama-sama maka, itu bukan pak monggo pak, ah bawatan lah mongi pun matumbul, eh, itu Ya, ini ada pertanyaan di sini. <tuh> ada seorang pedagang ini ceritanya pedagang. Tadi kan Contohnya Pak Yusuf sekarang betul. Oh sama. Ya. <tuh> Gak boleh. Gak boleh. <tuh> <laughs> oh kalau ya, jadi masalah bahasanya caranya menimbun barang lah ya kan menimbun barang jadi perlu dirinci Pak Ahmad Pak Rahmat perlu dirinci kalau dia melakukan itu melakukan itu membuat orang lain susah tidak boleh iya kenapa stoknya terbatas diperlukan banyak orang kok dia simpan dia sembunyikan tujuannya untuk biar untung setinggi tingginya ketika orang perlu itu nggak boleh tapi kalau misalkan dia menimbun sementara stoknya masih banyak dia simpan tidak ada masalah oh, jangan merugikan orang lain Nabi Muhammad saw bersabda Waman shakoh, shakoh Allahu alaihi. Hadith Abu Surmah. Di asal kana shakaradunirahimullah. Nabi Muhammad ngan barang barangsiapa mempersulit orang, Allah akan mempersulit dirinya. Hati-hati, hati-hati. Ketika orang itu sedang perlu apa? Bensin? lengkap BBM? Susah sekali. Kita punya banyak stok, simpan-simpan. Padahal orang lain perlu untuk berkegiatan, untuk kerja perlu bahan bakar disimpan. Ternyata tujuannya apa? Menyulitkan orang lain. Allah akan mempersulit dirinya jangan. Bukan kemudian juga apa namanya membantu orang yang itu ternyata juga akan merugikan sendiri ya jangan. Maksudnya kita punya stok 100 liter. Ada orang datang, tak borong 100 liter. Ini sudah. Tanda-tandanya nggak baik ini. Enggak, kalau 100 liter nggak boleh. Pokoknya satu orang maksimal 2 liter. Dibagi-bagilah ke ruangnya. Nah, itu luar biasa. Tapi saya siap dengan harga yang lebih tinggi. Enggak. Nyonsewu, butuh duit. Kalau butuh duit sih, saya nggak akan jual sama jenengah. Masih ada yang siap membeli dengan harga yang lebih tinggi dari jenengah. 1 liter 7000 saya siap 10000. Ada yang siap 15000. Tapi tujuan saya bukan itu. Memberi manfaat buat orang, mix maksimal 2 liter. 2 liter, 2 liter, 2 liter, 2 liter. bisa membantu berapa orang? 50. Kan dilipatkan 3 kali, Pak? Tidak, itu saya. Kalau njenengan tetap ingin beli 2 liter. Nabibotan mawon. Tujuannya sudah salah, mempersulit dan merugikan orang lain. Nabi Muhammad bersabda tadi, waman syakoh, alaih. Badang siapa mempersulit orang lain, Allah akan mempersulit hidupnya. Sebaliknya, Allahu fi abdi auni, Allah akan membantu. Seorang hamba yang mau membantu saudara. Ini luar biasa. Ya termasuk barang timbunan tadi, Pak Rahmat. Ya sewajarnya lah, misalkan toko bangunan. Orang oh, right. ya? Ban. Oh ban, pokok, sembako. Ya contohnya, beras. Tapi beras termasuk langka, sering langka juga ya Pak Jagir ya? Pribon nah, ya. ya, oh, okay. OP ya operasi pasar. Itu tiap desa, kecamatan, kabupaten apa? Itu pemerintah yang melakukannya Alhamdulillah Berarti pemerintah kita ya sangat perhatian Artinya itu dari dulu ya sampai sekarang begitu peraturannya Tapi yang disasar cuma Makanan-makanan yang pokok kan Pasir ya enggak lah pasir Ini sudah sesuai sesuai anu pergerakan harga, deh. Okay. Tapi yang sembako ya biasanya, karena itu yang paling dibutuhkan, ya <klihatan> kebutuhan yang primer pokok. Dibutuhkan. Ya, Nabi Muhammad bersabda, walikulimri nawa, ya, nawa. Akhirnya, apa yang akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia nih? Yakan. Kalau untuk pandangan orang, dapat dia. Untuk status di mata manusia, ulih, mungapik, saih, dermawan, Oke okay. dan bapake kalah Simbahnya juga kalah, simbahnya itu dermawan Tapi masih kalah sama cucunya Bapaknya dulu luar biasa dermawan Isi kalah kerana ke Itu status dapat Tapi apa yang akan dia peroleh di sisi Allah Ya likulimri'imah Sesuai dengan niatan masing Masing-masing nah, Sesuai dengan niatan masing-masing Nabi Muhammad Wasallam bersabda Manistata aminkum anyan fa'a'kha'ku faliyaf'al fa Hadith riwayat muslim Siapa saja dari kalian yang bisa memberi manfaat untuk orang lain Kerjakan, lakukan Manfaat itu apa? Satu, manfaat duniawi Tadi ngasih makanan Iya kan? Kemudian membantu orang yang sedang kesulitan Kita punya skill dan kemampuan Misalkan pinter listrik Ngerti listrik kan? Instalasi listrik jangan aneh. Awit cilik lah ngerti listrik Yang lain takut megang listrik. Biasa. Nah, gitu. Kenapa? Ada kandungan listrik bro, di dalam tubuhnya. Nah, gitu. Suatu saat tetangganya lampu. Rumahnya mati. Badan. Yang kanan hidup. Yang kiri hidup. Yang depan hidup. Yang belakang hidup. Cuma satu rumah tok itu yang gelap gulita. Ya, ya. Ini kesempatan menjadi yang terbaik. Orang. Orang malah berpikir seng ala. Berpikir yang jelek itu apa? Pelit banget si wonge. Beli pulsa apa yorah bisa. Padahal ternyata belum tentu karena pulsanya enteng, Bisa saja, karena memang ada masalah listrik. Datanglah ke rumahnya. Pak, assalamualaikum, salam. Eh listriknya mati apa na masalah? Kalau ada masalah, saya siap bantulah Oralapak, oralah, Nggak apa-apa, saya bantu. Padahal, kepriwa ya. Bayarnya pirah. Masya Allah, orang bayar. Nggak bayar. Saya ke sini itu ingin bantu. Sampai kan tetangga saya. Yakin pak, orang bayar? Bo, ten, bo, ten. Okay, Silahkan diperiksa. Ya diberikan rekening ya. Orang mampu kan Kalau dia mampu nggak mungkin tidak membeli pulsa Karena listrik itu kebutuhan pokok Iya kan Sudah lah, gak mungkin <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Tapi ini contohnya Contoh yang kita berikan itu memang rusak lagi. Instalasi listriknya rusak kadang orang kalau memang nggak punya itu ya bingung, mending dia gelap-gelapan daripada manggil tukang listrik, tapi dia nggak punya U. uang. Kadang orang yang paling kaya aja kadang-kadang nggak -kadang punya uang. Betul nggak pak Taki? Pernah nggak merasakan walaupun usaha lumayan gede, pas betul-betul nggak -betul punya uang nggak bawa duit, karena uangnya sedang motor. Pernah? Oh sering malah. Jadi rumahnya mati listriknya. Ya saya datang. Karena apa? saya tahu listrik ini contoh aja. Panjenengan mengerti ilmunya Pak. Saya bantu. Ini oh, bantu Ternyata cuma apa? Kabelnya pedot atau apa. Ya orang nggak semua orang itu tahu listrik. Dipasang nyala. Alhamdulillah. Satu rumah alhamdulillah. Anak-anaknya, bojone alhamdulillah. Insyaallah bisa memberi manfaat, bisa nonton TV ya, bisa memberi manfaat untuk orang lain, masyaAllah, Alhamdulillah, itu pahalanya luar biasa, pahalanya luar biasa. Ada orang naik motor di pinggir jalan sambil dituntun, kita lihat banyak bocor apa ya? Orang, bensinnya telas. Iya, jangan cuma lewat, pak, macet apa? Cuman hanya doang. Ya, bukan seperti itu. Akhlak seorang Muslim menjadi pengikuti kajing Nabi boten katus meneiko. Kalau betul-betul ingin menjadi pengikutnya Nabi Muhammad melihat seperti itu, ya, berhentilah sebentar. Bukan cuma, pak, macet pak, apa, bensin enteng ya? ya sambil lewat. Ya, <laughs> insya Allah. Ya, mbok ya berhenti. Kan gitu ya, berhenti. Kan itu. Pak, saya bantu. Misalkan kita betul-betul nggak -betul punya uang juga. Kita sedang macet lah pak mau beli bensin, saya antar dulu nih motornya biar di sini, ya kan? Saya boncengkan itu di depan sana kira-kira satu kilo ada orang jualan bensin ecer, gimana? Langsa, kalau misalkan nggak, lah pak, ini saya juga bawa selang kecil, saya kasih tahan sedikit aja ya, jangan banyak-banyak saya juga sedikit. Ya kita terus terang aja, kita juga sedang susah, ya kan? Joknya dibuka, apa? Penutup tangki bensinnya dibuka, sudah. Ters set, cukup kira-kira na, -kira mantun bukannya pak kentengan bensin nama, bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ada mobil macet, mobil macet kemudian didorong supaya bisa masuk gigi satu gigi dua, yang, yang dorong cuma berdua, yang satu ibu-ibu lagi, yang satu ibu-ibu, yang satu anaknya, yang satu bapaknya, kan itu cuma dorong-dorong. Kita lewat, sen semangat, pak. <laughs> Ajakalah Karibuneng Masya Allah Bukan seperti itu akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW Ya kita berhenti Ikut men -larak. Karena sebaik-baik orang itu adalah yang bisa Memberi manfaat untuk orang lain ya kan untuk Memberi manfaat orang lain Ada hujan turun, listrik mati Gelap malam hari Ada belarak kenapa kambil tiba dek menghalangi jalan bukan cuma ditelindes saja kasar tapi berhentilah seret pinggirkan karena termasuk bentuk beriman itu adalah imatatul adza anit harik menyingkirkan gangguan dari dari jalan jangan berpikir ya wong li apailah nyong padane sokeh banget nggak boleh bagi-bagi pahala karo wong lah Masa nyong terus. R -R -R. Ada. Walaupun bercanda, meskipun guyon, ampun. Jangan seperti itu. Berhenti. Singkirkan. Artinya banyak kesempatan untuk menjadi yang terbaik di jasih Allah. Caranya beripun. Memberi manfaat untuk orang, tapi ada tapinya. Manfaat paling besar yang bisa diberikan untuk orang lain itu apa manfaat agama kalau contoh-contoh tadi itu kan manfaat dunia ngasih makan ngasih pekerjaan bantu apa rumah yang listriknya bermasalah menyingkirkan gangguan ngasih bensin mendorong mobil ya kan <tuh lho <tuh lho> nggak termasuk iya termasuk dunia itu Ayah, nanti orangnya terpercaya apa enggak. Apa yang diniatkan? Eh, pun apa yang diniatkan, Mbak Yusuf. Kalau ternyata salah dukung, ya ikut nanggung dosa, olah <San> Iya. <San> iya. yang Lah berat sekali, berat sekali. Apalagi zaman, apalagi zaman sekarang dukung mendukung, tidak ada yang gratis Pak Yusuf. Nggak ada yang gratis, cari enggak ada yang gratis. Pasti mau jadi ini, karengai apa? Belum jadi aja udah diminta. Pas gagal, kayak balik namani hmm. Cerita seperti itu banyak berapa Ini yang mulai Pak Rahman saya nggak ikut ikutan ini. Maluhu yeah. <laughs> yeah. Oh nga ada Urusan tua Tidak ada patasan Oh masih muda <laughs> Tapi sekarang Sudah mulai berpikir <laughs> <laughs> Itu dulu para pat Sekarang sudah berpikir Nabi Muhammad ngendiko khairunas mantola umruhu wahasuna amaluhu sebaik baik orang itu yang umurnya panjang tapi perbuatannya bah, baik bukan cuma umurnya panjang saja tapi semakin nambah umure semakin apik amala amalane ya kesempatan pada Gird dengan tidak semua orang pada usia seperti Pak Gird punya kesadaran nginalbotan tambah tua tambah keladi tua tua makin jah, jadi kan itu, oh sudah sering sakit-sakitan, sudah sering opnam di rumah sakit misalkan ya, tapi yang dipikir masih kegiatan sana kegiatan sini, sholatnya tidak dia perhatikan, sedekahnya ora peduli, iya. Masalah, oh nggak ada batasan, <guluh> ya sudah termasuk tua lah, mudah dalam <guluh> Nah, Pak ya. Yusuf ini termasuk tua juga <tuh> Kalau dulu di zaman Nabi Dan di zaman sahabat Orang sudah mengatakan tua itu Kalau 40 tahun, sudah masuk 40 tahun Sudah merasa tua Iya 40 tahun <tuh> Kenapa? Disebutkan dalam Riyadu Solihin Imam Nawawi dulu penduduk Madinah artinya menjadi satu hal yang biasa, di kota Madinah loh pusatnya ilmu tempat turunnya banyak wahyu kalau orang itu udah masuk usia 40 tahun tafarrohulil ibadah sudah mulai fokus ibadah ya beda aneh para sahabat kalau kita ya itu kita 40 tahun ya sedang kenceng-kenceng oh. apa? apa itu farahnya? Wow, berkempat itu Dulu di zaman sahabat 40 tahun itu sudah merasa cukup eh, Sekarang isikin ibadah Kalau zaman sekarang orang Umur swidat bayar mikir ibadah Orang belum tentu Nanti kalau udah nggak bisa apa-apa baru berpikir Ibadah Zaman dulu usia potensial Sedang kuat-kuatnya sehat-sehatnya Diberikan lilah Allah tuh Ya kalau kita belum bisa seperti itu ya paling orang mirip-mirip titik Aja banget banget lah. Oh, masih bocah. ya masih panas-panasnya pak, Masih panas banget. Tapi sahabat luar biasa. 40 tahun umur potensial kan menurut kita ya, potensial untuk berbuat berkarya. Tetap berbuat tetap berkarya, tetapi untuk Islam, untuk agama. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Begitu Pak Takirki Jadi Apa namanya Memberi manfaat buat orang lain Itu kan manfaat yang diberikan Ada dalam bentuk dunia Iya kan Contoh-contoh kolawau Tapi ada manfaat yang lebih baik Dari itu, manfaat terbesar Yaitu manfaat dalam bidang ibadah Dalam bidang agama Seperti apa Menyebarkan ilmu agama Itu juga memberi manfaat untuk orang lain itu, Lihat tetangganya Sedang galau mikir terus Men sore ngopi Tapi pandangannya kosong kayak gini Hadang maghrib tetap begitu Kita pulang masih sama oh, meneng, Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Jawabnya dingin banget. Bay. Mangkat sholat isya ya, pada bae, masih gini. Pulang sholat isyak masih sama. Ya, akhirnya kita datang. Pak, kopi, pak. Iya. Isyakan amorah. Tujuan kita bukan minta. Bukan. Tapi ingin, apa sih yang bisa saya lakukan buat dia? Kan gitu ya? Masuk. Ya, supaya lebih cerdas, kita juga bawa roti. Pak, kayak kalau roti enak loh. Jadi orang-orang keton jauh kopi kopilah kan itu ya kita duduk ngobrol ada apa? Oh, mas memang langsung jangan langsung punya masalah ya kan? Tapi diajak ngobrol dulu saya kayak wah ini hari ini begini gini gini wah memang lihat orang sholat itu kayaknya nggak punya masalah. apa? Akhirnya dia cerita cerita saya sudah punya masalah pak ini ini. Udah manfaat yang bisa kita berikan apa? Nasehat. Nasihat untuk bersabar. Nasihat bahwa setelah kesulitan pasti ada kemu, nasihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan beban untuk hambanya di luar batas kemam. Nasihat bahwasanya apapun yang dialami kesusahan-kesusahan itu asalkan bersabar dapat paha, pahala dinasihati. Itu bermanfaat untuk orang lain dalam hal apa? Aga? Agama dalam hal ibad, ibadah. Ibadah. Itu lebih baik Dibandingkan manfaat yang sifatnya duni, dunia Dunia Kita memberi Memberi sesuatu Antara sesuatu itu Untuk keperluan dunia Dengan sesuatu itu untuk keperluan ibadah Lebih tinggi mana? Ya untuk yang ibadah Untuk yang i, ibadah Dibelikan sarung Dibelikan baju takwa Baju koko Ya kan? supaya bisa digunakan untuk salat itu pahalanya berlipat lipat Pahalanya lebih lebih banyak Menyampaikan ayat Al-Qur'an, menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam atau membantu orang-orang yang memperluaskan ilmu agama, pahalanya lebih berkali-kali lipat. Lebih berkali-kali lipat. Sekarang pertanyaan buat siapa ajalah yang Mengeluarkan uang untuk membangun pos ronda. Ukurannya 5 kali 5 aja. Panggung money. Kayu. 5 kali 5 Biayanya besar sekali. Untuk pos ronda. Ini bermanfaat apa tidak ini? Sangat bermanfaat. Untuk kepentingan keamanan dan segala macam. Oh... Ya sesuai niatannya. sesuai niatanya. ini niatannya untuk buat pos ron, ronda, untuk keamanan kampung lah kan itu. Itu kan oknum. Tapi lebih besar mana pahalanya? Dengan orang yang membangun musala. Karena di daerah itu belum ada musala. Yang salat terjamangah, yang orang-orang tua berangkat ke masjid ke sana cukup banyak, ya 10 orang, tua-tua tapi karena semangat sholat harus jauh akhirnya segimana nih obrol sama warga simba simba itu tak bangunkan musyallah wasman banget biaya yang dikeluarkan tuh buat pos ronda dengan biaya yang dikeluarkan untuk musyallah sama yang pos ronda 5 kali 5 musyallah juga 5 kali 5 lebih banyak mana pahalanya sama-sama berpahalalah Tapi lebih banyak mana pahalanya? Membangunkan musola, musola, membangunkan musola. Lebih banyak mana pahalanya? Ya jelas lebih banyak yang musola itu. Kenapa? Manfaatnya terkait dengan agama, manfaatnya terkait dengan ibadah, ibadah. Yang kita kejar, yang kita cari adalah menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mendapatkan pahala yang sebanyak-banyak anjangnya itu sabda nabi muhammad saw khairunas anfauhum sebaik-baik orang adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain manfaat yang diberikan itu ada dua manfaat dunia manfaat a, akhirat kalau manfaat dunia ya kita semangat apalagi untuk manfaat yang sifatnya a akhirat mudah-mudahan allah subhanahu wa taala membantu kita semua memudahkan kita untuk mengamalkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ilmunya sudah didapat tinggal berbuat ilmunya sudah difahami tinggal dijalani bukan cuma mendengar paham mendengar paham tidak ada action di lapangannya yaitu yang bahaya bahaya Wallahu kita cukupkan sekian Oke. emang waktunya sekarang sudah mulai berubah, bergeser <coughs> pasti penyelenggan juga banyak yang akan berkegiatan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah untuk kita semua subhanakallahumma wabihamdik ashadu wa la ilahi lanta astagfiru ka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ranca rumahnya Mas Auli ya kemarin itu saya cari yang ini apa yang ini tapi kok kayaknya nggak pantas jadi rumah tapi dilihat di samping ringrutnya ternyata banjo ngalir sedikit ada gang kiri paling banyak ya rumahnya wong bumi lah okay. ini harus pada pahami. Okay. Okay, patakir. Salamat sa Ngaler, Pak Ahmad. Biyosin ngaler. Ampun, <laughs>